artis muda bertalenta asli pasuruan tentu ada Republik Tenggo ada Ramayana ada SNP Indonesia juga ada Mike Broso siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala Juh Palapa 3話まし。